Fala bizjidallahu wal yamrida. Subhanallah ilaillahi wahdahu la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَالْخَيْرُ لَهَدِيِّ هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwasi kibim, rahimani allahu iya'kum Susah Pada kajian yang lalu telah kita bahas juga aku nak dengar Bisa kencang lagi kalau kita bahas mengenai uh, dua penggalan daripada hadis Jibril yaitu perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu binama nahnu jurus Indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ittara alayna rajulun Dari Sepotong hadis ini telah kita Jelaskan Fadilah Dan keutamaan Majlis ilmu Serta Eee uh, Bagaimana kefiat ataupun sunnahnya di dalam Melaksanakan kajian-kajian tersebut Di antaranya Diharapkan akhwat yang di belakang Supaya tidak diskusi juga Kalau diskusi ke depan saja Kita sama-sama diskusi Bagaimana para sahabat, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jadwal-jadwal khusus dalam kajian-kajian beliau, dan juga telah kita lihat bagaimana uh, antusiasnya para salaf terdahulu dalam mencari ilmu, dalam menuntut ilmu. Dalam mencari ilmu-ilmu hadis Dalam mencari ilmu-ilmu fikih Di antaranya Bagaimana yang telah kita jelaskan uh, Apa yang Dikisahkan oleh ibnu Abbas bahwasanya dia Mendatangi Para sahabat Yang dia dengar memiliki Suatu hadis yang belum Yang belum dia dengar oleh karena itu dia datang sendiri langsung kepada sahabat tersebut untuk menanyakan hadis yang pernah dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kitab ini Imam Malik rahimahullah memberi kesimpulan bahawa al-ilmu yu'ta wala ya'ti Ilmu itu didatangi dan bukan mendatangi. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi al-ilmu yu'ta wa la Ada satu hal yang di sini perlu digarisbawahi mengenai ah, uh, siaratul ilmi wa ta'dhimu bin nufus. Menjaga ilmu dan menghormati ilmu tersebut. Ya. Menjaga dan menghormati ilmu tersebut. Seorang muslim, seorang penuh ilmu hendaknya me merasa bahwasannya ilmu yang dia dapat tersebut merupakan ilmu yang sangat berharga. Sehingga dia tidak sembarangan menghilangkan ilmu tersebut atau menyia-nyiakan ilmu yang telah dia dapati. Dengan otomatis, seorang santri ataupun talagul ilmi juga harus menghormati orang yang telah memberinya ilmu. Menghormati dan memuliakan orang yang telah memberikannya ilmu. Oleh karena itu, Makmar berkata, Sami'tu zuhri yaqul Aku pernah mendengar Zuhri berkata, "In kuntula'ati baba Urwah fa ajlasa thumma fa'adlisu thumma Fala adkhulu walau shi'tu an adkhula la dakhaltu izdaman lahu." Apa katanya? Kata Zuhri, "Seandainya aku datang, apabila aku datang ke pintunya Urwah. Urwah adalah guru beliau, guru Zuhri rahimahullah." kemudian aku duduk di pintunya tersebut kemudian pergi seandainya ya kata Imam Zuhri ini seandainya aku datang dan langsung masuk ke rumah beliau misalnya tidak ada masalah bagi bagi urwah tapi kenapa itu tidak beliau lakukan beliau duduk di depan pintu urwah dan dia tunggu kalau tidak keluar juga dia pergi Ya tidak mengetuk dan tidak mengganggu Uh, urwah, yaitu gurunya sendiri. Mengapa ekzaman lahu sebagai penghormatan uh, terhadap Urwah tersebut? Ini sama sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Abbas ketika mendatangi ketika mendatangi salah seorang sahabat dari kalangan amsur. Padahal, ya, padahal kalau kita lihat kalau dilihat Ibnu Abbas sendiri itu jauh lebih banyak ilmunya dibandingkan orang Ansor tersebut. Namun karena saat itu ibunda Abbas yang membutuhkan ilmu hadis yang ada di kalangan sahabat Ansor tadi, maka dia yang mendatangi. Dia yang mendatangi, dia yang menunggui rumahnya, ya ditunggu sampai dia keluar dari rumahnya. Setelah itu baru dia tanya. Sampai-sampai sahabat ini, sahabat Ansor ini berkata, e, kenapa kamu tidak utus saja orang agar aku yang datang kepadamu untuk menyebutkan hadis tersebut, nah, tapi karena yang perlu ilmu ini adalah ibnu Abbas bukan sahabat Ansor tersebut dan dia tahu bagaimana etik etikanya, bagaimana kode etiknya dalam ilmu, maka dia yang datang walaupun ya walaupun status sosialnya itu jauh, ha, lebih tinggi ibnu Abbas dibandingkan dibandingkan sahabat Ansor tadi. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma qala dia berkata wajadtu 'ammat ilmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda hadzal hayyib minal anshor Kata Ibn Abbas aku mendapatkan mayoritas ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kampung ini di kampung dari kalangan orang Anshor In kuntula aqilu bi babi ahadihim terkadang aku tidur di depan pintu rumah mereka karena mau mencari hadis. terkadang aku tidur di depan pintu rumah mereka. walau si itu danali alayhila adinali. seandainya aku ketuk saja pintunya, aku minta masuk, minta izin masuk, pasti mereka izinkan. begitu. pasti mereka izinkan. walaikin abtaki bidali kalbi binafsih tapi Hal itu aku lakukan untuk memuliakan sahabat tersebut. Nah, jadi demikiannya para bin efabidin rahimahullah waiyakum. Jadi, seorang yang membutuhkan ilmu, sebenarnya dia yang harus datang. Dia yang harus datang. Dia yang harus mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut. Bukan guru ataupun sehnya ataupun uh, tenaga pendidiknya yang datang ke rumahnya untuk memberikan ilmu. Karena hal ini akan... Uh, apa namanya uh, bagi orang yang meneliti ilmu tersebut akan meremehkan ilmu yang dia ada dapati dari si guru tersebut dikarenakan apa? Karena ilmu yang datang ke rumahnya bukan dia yang datang ke kajian ataupun ke majelis ilmu. Nah jadi demikian para ekafidin. Waalaikum selamat. Oleh karena itu para ekafidin. Waalaikum selamat. Yang paling dahsyat, yang paling tidak dibolehkan dalam masalah ilmu ini. Ya, yaitu mendatangi pintu penguasa. Mendatangi pintu penguasa. Misalnya antum dipanggil, misalnya antum sudah jadi syekh, dipanggil lah oleh Pak Abdullah, ngajari anak-anakku misalnya. Ya, Ini kan penguasa. Bukan Pak Abdullah tukang cabai enggak? Pak Abdullah MBK. Ya. MBA, atau MBK? MBA. Ya. MBA, MBA. MBA, apa kata Sufyan Az-Zauri? Wa iyyaka wal minhum wa tukhaliduhum fi syai'in minal ashyah. Sekali-sekali kamu jangan dekat-dekat dan jangan bergaul dengan para penguasa. Ya. Jangan penguasa, jangan bergaul, jangan dekat-dekat dengan penguasa sedikit pun. Mengapa? Wa iyyaka an tughda'. Dan jangan juga kamu sampai tertipu. Mengapa? Payu kau lagi Dikatakan, ah kamu tolonglah orang yang orang ini. Kamu pergi ke tempat penguasa tersebut. Kamu kan seorang alim, datang ke penguasa. Tolong orang ini, nah, begitu. Sebagai perantara. Wata drau anil ma atau maksudmu ke sana untuk membela orang yang zolim. Au tarudul mu atau kamu mau mengembalikan hak orang yang dizolimi. Tak in darikah kau di iblis, karena hal itu, karena itu merupakan uh, tipuan iblis. Nah, berapa banyak kita lihat para ulama apa, ataukah para santri yang mejeng dengan ke tempat para penguasa, ataupun nampang dekat para penguasa, ataupun uh, apa namanya masuk ke areal para penguasa, pemerintah yang akhirnya mereka itu terfitnah. Makanya sabda Rasulullah SAW. Man Attaba Basultan Uftutina Barang siapa yang mendatangi pintu pintunya saja pintu penguasa itu pasti akan terfitnah ini masih pintunya belum lagi masuk ke dalamnya kan begitu Ajarin Mikan para Ekhafitin Rakyat menolak wahaiyakum Jadi berapa banyak kita lihat orang-orang yang ikut nimbrung dalam kekuasaan ya? dengan alasan kita mau menegakkan keadilan kita mau menolong orang-orang yang zalim. Kalau tidak kita yang menolong, siapa lagi yang akan menolong orang-orang jelata tersebut? Nah begitu. Banyak sekali alasan-alasan seperti ini. Dan ternyata dari dahulu sampai sekarang belum ada satu pun terrealitasi masalah ini. Bahkan orang yang katanya mau menolong, <tuh> yang katanya mau ee, menegakkan keadilan, mereka larut dengan sistem yang ada di pemerintahan tersebut. Nah ini. Kau perhatikan siapapun orangnya tanpa terkecuali. Asrul mengatakan manakal bawasultan sultan fitnah barang siapa yang mendatangi pintu penguasa pasti akan uh, pasti akan tertipu. Makanya kata Tofen Asauri jangan sampai kamu tertipu ditipu oleh siapa? Oh kamu kan seorang yang alim kamu santri kok nggak kamu siapa yang mendorong rakyat jelata ini? Sekarang keadilan sedang dirobek-robek oleh para penguasa. Kamu datang ikut. Ajukan dirimu sebagai wakil rakyat. Sebagai apa namanya penyalur aspirasi rakyat. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya memang ya ujung-ujungnya harta juga. Karena apa? Karena ini masalahnya sudah masalah, masalah fitnah dunia. Masalah fitnah dunia. Nah, jadi demikian kepada Iqbal Fidin. Rahimahnya Allah. Oleh karena itu kita lihat sampai sekarang. Ya sampai sekarang orang-orang yang ikut dalam pemerintahan dengan alasan akan apakah dengan menegakkan islam menegakkan syariat islam ataukah dengan atas membela nama rakyat, membela orang yang zalim atau untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan seterusnya ya kita lihat orang-orangnya lama-kelamaan akan larut, uh, larut ujung-ujungnya apa bagi yang akan mengarah ke sana biasanya akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan kritik nah, kritik pedas terhadap penguasa kan begitu, oh penguasa begini, begini, begini, begini datang satu lagi, oh penguasa begitu, begitu, begitu, begini nah. setelah dia diikutkan dalam dalam jajaran pemerintahan, hilang begini dan begitunya nah. tinggal bagaimana aku nah, jadi demikian para yang fakir makanya jangan sampai kalian tertipu oleh Iblis, jangan sampai tertipu oleh iblis. Ya, kalau antum sebagai ulama seorang santri jangan, ya jangan, ya. Karena apa? Karena hal ini akan menjebak kalian. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Ibn Jauzi dalam talbisul iblisnya. Wamil talbisul iblis al-fukaha mukhalafum al-umarah wa al-salatin diantara jerat-jerat iblis yaitu ya, diantara jerat-jerat iblis terhadap para fukaha yaitu mereka bergaul dengan para penguasa dan apa namanya dan beramah-tamah dengan para penguasa atau bahasa ikrannya eh, itu menjilat Watakul ingkar alaihim dan tidak mengingkari apa yang mereka lakukan maalku dari ala dalik. Padahal mereka mampu untuk melakukan. Mengapa? Nah, kita lihat ada tiga hal. Mengapa? Nanti ya akan disebutkan. Warupa marah kusulahumfi malaruk serta lahumfi. Terkadang boleh jadi karena sudah dia bergaulnya hari-hari dengan umarok. Apalagi kita sekarang ini kalau sudah Uh, itu siapa itu Pak Abdul? Itu kawan-kawan sekelas kita itu dulu. Nah, kan Iyi. begitu. Kemarin kami baru makan sate sama. Pernah cuma makan sate sama saja. Ya, Padahal dia di sudut, Pak Abdul di sudut sana. Sama-sama nah, makan sate. Itu sudah bangganya, subhanallah. Kadang-kadang foto, foto-foto. Nah, foto. Dipajangkan di di dinding rumah. Kalau bisa besar-besar, 20 x 16. Itu merupakan apa? Itu Pak itu merupakan fitnah, masih sekedar dekat-dekat, bisa saja sekedar foto dicemprek, dia gak tahu dia gak tahu kita dia tidak tahu kita makanya ada salah seorang yang dianggap alim di medan ini, kalau kita masuk rumahnya kalau menurut ceritanya kalau kita masuk rumahnya itu semua foto-foto dia, halaman dengan SBY tenggolan dengan megawati macam-macam macam-macam, itu foto fotonya semua dia berkaitan dengan para penguasa semua jadi seperti album bimbing dan dia orang disegani di di, suma, di medan ini terkenal sebagai e, orang alimnya dan mantan mu'i. Nah, Tuh nggak ada orangnya, saya tahu. <tuh> Kalau masuk ke rumahnya foto semua, foto dengan dia dengan penguasa. Kalau sudah begini bisa saja dia memberi dispensasi terhadap si penguasa tersebut sebenarnya tidak ada dispensasi bagi dia. Gimana Pak Ustad? Ya. Kita gini-gini. Uh, kalau begitu maslahatnya kan, lah kan begitu. Dia pun akan cerita maslahat. Enggak apa-apa itu. Kalau hanya segitu aja belum belum masalah lah itu. Padahal tidak dibolehkan. Untuk apa liana lumdunyahum aradot? Untuk mendapatkan dunialah si Rahman dari mereka. Kan begitu. Beda kalau seandainya mereka datang ceramah di kalangan umum, paling berapalah amplopnya kan? Ya maksimal 300 ribu sudah maksimal sekali. Kalaupun dia mau menghadiri Maulid Nabi ya paling nggak 3 302.500 lah naik sedikit. Tapi kalau dia dipanggil oleh wali kota misalnya itu di atas sejuta. Udah. Oh, kalau tak anehnya si wali kota ini sudah merutinkan eh, bapak saya panggil setiap bulan satu bulan sekali. Nah, ini kan kan terbayang satu bulan sekali sekian kali sekian berarti setahun kalkulasi bisa beli. Ya besi, bisa beli kijang kijang kapsul lah paling enggak kan begitu. Kalaupun nggak bisa beli Innova Nah jadi mengingat hari ini, ya tentunya dia nggak sembarangan memberi fatwa. Kalau bisa pun diprinter dikit supaya yang tadinya uh, haram ya agak samar-samar dikit kan begitu. nah Jadi demikian kita lihat ya. Wajah kau bida legal peset dan orang seperti ini akan membuat kerusakan dikarenakan tiga hal. Pertama Pertama merusak si amir, merusak si penguasa. Pertama apa? Mengapa? Apa kata si penguasa? Laulah an ala shawab. Kalau seandainya, seandainya aku tidak berada di atas kebenaran, seandainya tindakan aku ini tidak benar, kata pak penguasa ini, la angkorale ya fakih. Tentunya fakih yang ada di sampingku ini telah mengingkariku. Ah begitu. Fakih barulah aku numusiban. Wah wahyaku lumimali. Bagaimana mungkin aku ini gak benar? Karena dia makan dari hartaku. Mana mungkin aku nggak benar? Aku itu benar dan nggak mungkin nggak benar. Kenapa? Dia nggak berani, nggak uh, berani mengkritik. Kalau dia mengkritik, udahlah Pak, kita ganti lah Pak. Untuk bulan depan bosa datang lagi kan begitu. Sementara kredit mobil belum selesai. Ya mikir kan kan biasanya orang kalau sudah dapat penambahan di rezeki, ah kredit aja kan begitu kalau di tambahan rezeki ini di stop mikirnya kredit ini dari mana bayarnya nah jadi demikian para yang khakibin jadi merusak si penguasa si penguasa menjadi merasa dia itu benar si penguasa merasa benar kenapa orang alim yang ada di sampingnya diam-diam saja gak ada masalah kalau gak ada masalah berarti benar seandainya seandainya tindakan dia apa yang dia lakukan itu salah tentunya orang alim yang ada di sekitar dia yang ada di jajaran dia telah mengkritik perbuatan mereka nah ini pertama merusak si penguasa itu sendiri dia mengira apa yang dia lakukan itu sudah benar yang kedua merusak orang awam mengapa? mereka akan mengatakan lah, Amir. wah amir ini gak apa-apa mengapa? Walabi maliha juga tidak apa-apa menerima hartanya misalnya. Walabi afalihat tindakannya juga juga tidak tidak salah benar tindakannya. Pakin napula dan sakih la ya baroh karena di samping dia itu ada orang-orang ulama. Seandainya dia salah pasti dikritik oleh para ulama ini. <tuh> oleh karena itu setiap tindakan setiap tindakan si penguasa ini, ya dianggap benar oleh orang awam. Kenapa mereka melihat memang orang, eh, si penguasa ini senantiasa didampingi oleh seorang yang mereka anggap alim mereka menganggap seandainya perbuatan tersebut itu salah tentu diingkari oleh Pak Fakih ini ya. Pak kiai ini, jadi demikian makanya dianggap, oh itu betul lah, tidak akan mungkin salah, karena kalau salah pasti telah ditegur dan dikritik oleh para fukoha ataupun orang-orang alim yang ada di sekitar si penguasa ini jadi pertama yang dirusak Penguasa Yang kedua Orang awam Yang ketiga Merusak si orang alim itu sendiri Merusak diri orang alim itu sendiri Kenapa? Karena dia akan merusak agamanya Dengan hal itu Coba bayangkan Beda ya Beda kalau orang-orang Orang-orang awam Orang-orang yang tidak berlabel kiai Atau ustad Atau alim Mendekati Mendekat ke jenjang pemerintahan ataupun dia memimpin pemerintahan beda efek negatifnya dengan seorang kiai yang memimpin ataupun ikut nimbrung dalam pemerintahan. Jadi bilang-bilang timpul. Ya. Berbeda dengan dengan kiai atau orang lain-lainnya yang nimbrung dalam pemerintahan. Kalau orang awam ya, kalau orang awam yang memimpin negara Ayo, ah, ya, wajar saja lah, dia kan tidak tahu apa-apa itu Makanya kita lihat ketika seorang Kiai yang memimpin Indonesia Banyak sekali kerusakannya Banyak sekali kerusakannya Lebih parah dari orang yang sebelumnya dan setelahnya Lebih parah Ya benar, lebih parah dari orang yang sebelumnya dan setelahnya Padahal waktu itu ketika Orang-orang uh, Malaysia mendengar Indonesia dipimpin oleh seorang Kiai Senang sekali Wah, Indonesia akan bagus akan bagus lebih bagus daripada pimpinan pemerintahan sebelumnya. Rupanya setelah 3 bulan upahnya memang lebih kurang ajar dari yang sebelumnya. Ya, makanya kita lihat. Nah, ini permasalahannya. Oleh karena itu dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man atab al-sultot untukina. Barang siapa yang dekat-dekat ke pintu penguasa pasti akan terfitnah. Ya bagaimana dia enggak terfitnah? Dapur dia sudah dipegang oleh di si penguasa nah, kalau sudah dapur dipegang oleh penguasa dia tidak dia akan khawatir dapur tersebut tidak akan berasap kalau sudah tidak berasap berarti wc tidak berfungsi lagi nggak ada yang dimakan Nah jadi demikian jadi kesimpulannya ya kesimpulannya Wabil jombla di padukul alat salatin kotoran azim memasuki daerah penguasa kekuasaan itu merupakan bahaya yang sangat besar. An niaqat yufsinu fi awalidukul. Karena bisa saja pada awalnya niat orang yang masuk ke pemerintah tersebut baik, niat awalnya bagus. Seperti tadi, ya seperti yang disebutkan oleh uh, Sofian Azawiri tadi, niat yang pertama untuk membela rakyat untuk Membela orang-orang yang terzolimis untuk menyaluri, uh, menyalurkan aspirasi rakyat Ataupun untuk menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia tercinta ini Kan begitu Itulah dasar awalnya Namun setelah mereka masuk ke dalam jajaran-jajaran tersebut Kita lihat mereka larut dengan Iya Dan biasanya pun akan diselingi supaya tidak ketahuan kali akan diselingi dengan kritik-kritik tajam terhadap orang yang ada di atasannya Kalau dia sebagai DPR, DPR itu kan pengawas DPR kan ah, apa? Legislatif ah, Legislatif ah, Legislatif ya Eksekutif bawahnya ya Yang pelaksana kan eksekutif Sementara DPR itu legislatif Legislatif ini kan pengawas ah, Tau lah kalau pengawas kan yang nama pengawas biasanya cuma mengkritik-kritik saja. Oh ini begini, ini begini. Parit ini mana? Kenapa nggak selesai-selesai? Nah, ya, padahal ketika mereka masuk itu niatnya itu untuk meningkatkan taraf hidup kaum muslimin dan memperbaiki syariat, kan? Syariat yang ada di kalangan kaum muslimin. Tapi setelah masuk terpaksa yang diurus parit, yang diurus jalan-jalan yang belum dibangun dan lain-lainnya. Nah, jadi demikian. Makanya kita lihat mereka-mereka yang masuk ke jajaran pemerintahan setiap kampanye yang mereka lakukan itu hanya berkaitan dengan perut. Setiap kampanye yang mereka lakukan berkaitan dengan dengan perut kalau enggak mereka tidak akan dipilih oleh rakyat. Nah, jadi demikian para afidin ya, rahimahumah wa iyakum. Mana ada mereka yang katanya mau memperjuangkan Islam melalui pemerintahan kemudian dia berkampanye, "Bapak-bapak, ibu-ibu, pilihlah saya, saya akan berantas semua kesyirikan-kesyirikan." ndak ada tak laku lah seperti ini apa sirik-sirik kami lapar ini kesepakatan minyak lampu itu yang perlu diselesaikan lagi susah sekarang akan nah, begitu kok masalah lah masalah sirik-sirik dah apa-apa sirik-sikit atau kan minyak lampu ada nah ini permasalahannya ya kalau dia nggak begitu pula nanti nggak dipilih inilah masalahnya jadi omong kosong saja itu ya. Omong kosong saja. Ini biasanya biasanya yang seperti seperti ini mereka atas namakan gozatul fikir. Gozatul fikir. Makanya kita tahulah siapa yang sering membahas masalah gozatul fikir. Padahal pikiran mereka sudah kena gozua sendiri. Pemikiran mereka sendiri sudah dijajah, kondisi mereka sendiri sudah terjajah. Nah, jadi demikian para pari khabidin wa waiyakum. Terkadang mereka berdalekan dengan bergerak. Kita kata itu harus bergerak. Bergerak itu dalam bahasa rapnya harokah. Harokah. Makanya orang-orang kaum muslimin tidak ada yang boleh diam. Harus semuanya bergerak. Nah, jadi mereka itu harokah jadinya. Harus terus bergerak. Kemudian, saya pernah mendengar salah seorang ustaz mengajukan... Kita semua harus bergerak dan dia kemudian memakai filsafat God. Parit. Apa katanya? Lihat itu parit. Kalau seandainya parit itu tidak jalan, maka dia akan menimbulkan bau busuk. Coba parit itu mengalir. Tidak akan menimbulkan bau busuk. Bahkan kalau semakin deras alirannya, semakin indah terlihat. Saya mikir ini gimana pula. Ada pula syariat pakai filsafat God makanya semua pembahasan harus bergerak yang memang benar harus bergerak dan memang harus bergerak tapi bergeraknya secara syari bukan sekedar bergerak macam babi <guluh> sana-sana-sana <sorodok> sini enggak, enggak begitu jadi demikian para yang khasib memang tercengang bagi yang mendengar pertama-pertama seperti itu, hebat he, memang lihat matahari itu bergerak Bumi bergerak. Seandainya matahari tidak bergerak, apa yang terjadi? Seandainya bumi tidak bergerak, apa yang terjadi? Semua bergerak. makanya kita juga harus bergerak. Memang iyalah. Masanya orang mau diam saja, kan begitu? Bergerak, tapi maksudnya lain. Nah, jadi demikian. Jadi ini kan perayaan kopi. Dimakamlin wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan hari tersebut. Tadi telah kita jelaskan. Sementara nahnu dirusun 'inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittala'a 'alaina rajulun sharidu ittala'a 'alaina rajulun kita Lanjutkan. Shadidu bayadi tiyari shadidu sawadisy-sha'ri. Ah ini dia. Ini saja. Cukup kita kita bahas. Pada potongan hadis ini menunjukkan ya Potongan hadis ini menunjukkan bahawa Potongan hadis ini menunjukkan bahawasanya Seorang alim, maksudnya seorang guru Yang bagi ayakuna fi majlisihi wa hala Wa hali riwayatihi ala akmali hayatihi wa abdalu zinatihi Seorang guru Ketika dia memberikan pelajaran, ketika dia berada di majlis hendaklah dia dalam kondisi yang baik dan dengan penampilan yang baik juga. Wa alaihi ayataa'ah dan nabtahu kau bla dzalika bi islah 'inda al-hadzirin wa mu'a fiqina wal-mukhalifin. Oleh karena itu hendaklah dia membiasakan diri sebelum sebelumnya, ya. Untuk memperbaiki dirinya. Memperbaiki penampilannya. Baik di hadapan orang-orang yang sepakat dengan dia. Maupun orang-orang yang berseberangan dengannya. Ini artinya apa? Untuk menghadiri majelis ka'alim itu. Hendaklah kita itu rapi. Nah begitu. Rapi. Baik guru maupun murid. Jadi. E, Pakainya rapi. Kemudian. E, apa namanya. Tidak. Copang camping kan nggak ada di sini ya datang nanti copang camping <laughs> ya paling tidak jangan membawa ke majelis bau-bau yang bau-bauan seperti bau asam bau rokok kan begitu jadi datangnya datangnya ke masjid taklim itu benar-benar dalam kondisi yang baik begitu jadi enak orang pun melihat enak ini kadang-kadang kita lihat seorang guru datang dia memberikan wijangannya lihat ini juga bajunya gak disetrika, kusut-kusut serbannya udah bintik-bintik, macamnya gak dicuci 13 tahun kan begitu dia berjenggot tapi jenggotnya juga tidak dirapikan kadang-kadang pakai rambut gondrong lagi dan lain-lainnya ya dan yang lebih ironi lagi ini dijadikan sebagai lambang zuhud jadi dia melihat zuhud itu jorok kalau orang jorok seperti dia itu itulah zuhud katanya. Ya salah lah, bukan ini yang dikatakan zuhud. Rasulullah itu orang yang paling zuhud. Tapi beliau apa? Pakainya rapi. Beliau pakai celak. Nah, kita belum mana pakai celak. Kamu pakai celak ya, minggu depan. <guluhkan> ya, pakai minyak rambut, pakai wangi-wangian. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling zuhud di dunia. Jadi bukan pakai pakai pakaian enggak digosok, bukan pakai pakaian enggak dicuci sampai bintik-bintik. Enggak -bintik. begitu yang dimaksud. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah suka dengan keindahan, suka dengan yang indah-indah yang rapi begitu. Rapi di sini tidak mesti mewah, ya. Rapi tidak mesti mewah. Rapi, bersih itu yang perlu ditekankan. Jadi zuhud itu bukan berarti memang sih jauh dari menahan diri dari Masalah dunia jauh dari dunia, tapi bukan berarti dunia itu dijorok-jorokkan seperti yang mereka lakukan. Nah begitu. Terkadang dia punya sepatu di rumah, pergi apa? Pergi pakai sendal. Ini zuhud dari mana seperti ini? Pergi pakai sendal jepit, ataupun yang sudah tipis, tinggal <Cimbal> dua dua <tik> milil lagi. Padahal dia punya sepatu di rumah. Ode, dia punya mobil di rumah. Ah, kita turun zuhud, pengengkol sepeda dia pergi taklih. Untuk apa? Kalau kita punya helikopter, helikopter kita pak kemarin. <gulain> Angga gitu? Ini ya, kalau ada Rasulullah juga naik unta. Unta itu kendaraan termahal pada zaman beliau. Jadi, oh, ustad kenapa naik bus Itu kan belum belajar. Karena belum, beli, <gulain> ya. karena <gulain> karena belum beli. saya beli. Kalau saya beli, saya naik bme kemarin. Masih dijemput-jemput. <gulain> Enggak ada masalah. Itu bukan. Bukan zuhud namanya yang jorok-jorok seperti itu. Ya, bukan zuhud namanya. Ah, jadi demikian. <coughs> berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, dia beliau bersabda, la yadkhulur Allah Tapi Ini panitia harus menyelesaikan ini. Ya, ini untuk masan taklim, antum tektean. Nah, nanti kalau kurang bilang saya berapa harganya. Ya, saya tambah. Laa yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga barang siapa yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Atau sebesar semut. Bisa juga diartikan zurroh ini. Kalau rajulun. Seorang laki-laki berkata. Inna rajula. Yuhibbu ayyakuna sawbu hasanan wa wa'na'lu. Hasananya Rasulullah. Seorang laki-laki dia suka. Kalau memakai pakaian yang baik. Bagus. Suka memakai sandal yang baik. Kata laki-laki ini maksudnya. Apakah itu juga termasuk sombong? begitu Apakah orang seperti ini ya Rasulullah. Seorang laki-laki suka pakai pakaian yang baik. Pakaian bagus. Ya. Kemudian, ee, pakai sendal yang baik. Apakah ini sombongnya Rasulullah? Itulah maksud dari laki-laki ini. Apakah Rasulullah? Inna allaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Suka yang indah. yang indah. Yang indah, yang rapi itu suka. Apa namanya? Suka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang seperti ini. Yang dikatakan sombongnya itu, Batarul haf wa gamtun nas sombong yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang banyak dan meremehkan orang lain ini yang dikatakan sombong, nah, jadi demikian barai khafibdin, rahimahallahu wa yakum, jadi kalau antum pakai-pakain yang bagus saya rapi-rapi seperti ini, ya gak apa-apa bukan dikatakan sebagai apa namanya, orang yang sombong gak, ya semua orang itu pengen supaya supaya rapi kadang-kadang kan ada model-model sekarang ini malah lagi ngeteran itu model-model yang urakan, ya Urakan ada seperti itu, sepatunya lain sebelah <SILENCIO> Iya, dan ini dianggap sebagai tren Bukan dia gak sanggup Beli sepatu yang sama, kiri kanan Tapi karena dianggap tren, lain sebelah ah Begitu Pakai, apa namanya Rambutnya, terkadang rambut-rambut yang Kita lihat Ini kucing aja takut melihatnya, apalagi manusia Kan begitu, dianggap Satu hal yang sudah tren, ini salah yang namanya rapi itu rapi. Bukan satu hal yang apa namanya yang ee, bukan satu hal yang tercela, bahkan satu hal yang terpuji. Jadi kalau antum rapi, ya, rapi, terlihat, apa namanya? pakaian itu rapi begitu kan digosok e, begitu, sebetulnya kan digosok. aneh enggak digosok sih. Ya disetrika, itu bagus. E, di samping merawat nikmat Allah kan menyetrika itu kan merawat nikmat Allah. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan cara merawatnya juga begitu. Jadi, kamu punya sepatu di semirnya apa-apa kilat, bagus. Satu orang misalnya sampai silau, men nggak masalah, nggak masalah. Tapi janganlah pula mentang-mentang apa namanya sepatunya baru kilat asik dinaikkan saja kan begitu, supaya orang tahu dah. Artinya, silakan pakai pakaiannya bagus, silakan pakai pakaian yang yang apa namanya sepatu yang bagus yang rapi, silakan, nggak ada masalah. Itu tidak termasuk kesombongan. Tapi janganlah antum jadi lain jalannya ya. Pakai sepatu mentang-mentang baru, baru pakai sepatu hari raya. <laughs> Kemudian Mbak, apa namanya? Karayong bagus mahal pula, jalannya pun sudah lain, agak onjaknya itu agak lain dia. <laughs> Dibandingkan pakai pakai sepatu lama, ini jangan, jangan seperti ini. Karena yang namanya berjalan itu juga ada jalan yang sombong. Namun pada intinya pakai-pakainya yang rapi. Pakai sepatu yang bagus itu bukan kesombongan, nah, begitu. Kemudian apalagi para kafir din, wabil ya, kumajusta habulahulabesulbiyat, siabulbiyat, siab, siab labesus siabi bayuk. Dianjurkan untuk pakai pakaian yang warna putih, karena di sini sebutkan, itola rajulun rojulun syadidu be Syadidu di tiap. Tiba-tiba datang seorang laki-laki memakai pakaian sangat putih. Ah, begitu. Jadi pakaian-pakaian putih itu lebih dianjurkan dibandingkan pakaian warna-warna yang lainnya. Kenapa? Kama kanatiyah Abu Jibril alaihissalatu wassalam allati ro'ahu biha sahabat Ridwanullahi alaihim ajma'in Sebagaimana baju yang dipakai oleh Malaikat Jibril Alaihissalam. Ketika dia datang dan dilihat oleh para sahabat yang lainnya. Nah, jadi demikian para kafirin. Wa yakum. Jadi di antara pakaian-pakaian yang baik warnanya adalah warna warna putih. Ya. Karena yang namanya warna putih itu di samping kalau dia kotor mudah terlihat dan dicuci kembali. Kalau warna hitam kan tidak kelihatan. Macam itu jaket warna hitam kan? Saya yakin belum sebulan belum mencuci. Ya, ya kan? Nah. Jadi nggak kelihatan dia. Ini contoh saja contoh, jangan tuh buang jaketnya. Ya. Kalau buang, nanti di depan rumah saya dibuang. Ya, oh bagaimana dengan warna-warna lain? -warna bukan, bukan, bukan berarti tidak boleh. Yang di, lebih dianjurkan adalah warna warna putih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ilbasu min si min al albiyaut. Pakailah pakaian yang warna putih. Wa inna hamin khairi syabikum. Karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian kalian yang terbaik. Nah, itu warna putih yang paling baik. Wa kafinu fiha ma'utakum dan kafankanlah mayat kalian juga dengan kain berwarna putih. Nah, jadi demikian. Ya, jadi dari hadis jibril ini dapat kita sahambil kesimpulan bahwasanya. Uh, dari kalimat syadid biar siap bajunya sangat putih itu tandanya apa dia rapi tidak kotor tidak kumuh ya tidak kusut begitu jadi pertama rapi pakaiannya ya nami juga sangat putih kemudian warnanya warna warna putih ini dianjurkan pakaian pakaian warna lain boleh kemudian Walakin allahiy ayatajnna labu arfausiab khawfan min istihhar biha, watasmu ilahi alabusor. Akankah tapi, ya, hendaklah dia me menghindari pakaian-pakaian yang mewah. Pakaian-pakaian mewah kan ada ini pakaian-pakaian mewah harganya kadang-kadang satu potong dua juta begitu. Ada yang seperti itu saya juga nggak tahu kenapa sampai sedemikian tinggi harganya. Apalagi kita lihat pakaian-pakaian wanita. Ya. Pakaian-pakaian wanita itu kadang-kadang harganya sampai kadang-kadang 5 juta, 5 juta dan seterusnya. Apalagi pakaian pengantin yang dipakai oleh para pengantin, sudahlah dia mejeng di depan orang ramai, yang namanya mejeng depan orang ramai tentunya pakainya enggak mungkin pakaian-pakaian yang murahan, kan begitu. Ya nda nah dia pun pakai akan memakai pakaian yang yang mewah, walaupun nyewa enggak apa-apalah kan begitu, yang penting penampilannya. Ini juga salah. Karena apa? Karena hal ini, ya, termasuk pakaian mewah yang dilarang oleh syariat. Jadi pakaian kita sederhana, rapi silahkan, tidak harus mewah-mewah, harganya terlalu tinggi, ya. E, yang penting dia itu rapi, e, apa namanya, e, bagus terlihat dan seterusnya. Jadi pakaian bagus ini tidak harus pakaian pakaian mewah. Antum juga, kadang-kadang anak mahasiswa ini dia pilih pakaian kaos misalnya, pakaian kaos dia nggak pilih itu. Kadang-kadang gambar belakangnya gambar apa? Saya pernah sholat di belakang orang yang baju kaos, baju kaos bergambar kera, sudah menganggap begini, Yang kita terganggu. Allahu Akbar, keras. Ini mengganggu, ya. Ya, mengganggu. Kadang-kadang dia pilih ada bahasa, bahasa apa nih? Bahasa bahasa Inggris, bahasa bahasa Inggris, bahasa Amerika yang isi, yang artinya itu makian. Ya artinya itu makian. Saya bilang kamu tahu nggak ini artinya di belakang yang kamu buat ini? Belakau. Dia taunya, Mending Inggris lah kan begini. Kalau sudah Inggris berarti dah hebat. Padahal artinya makian. Kan ada isyaratnya juga begini kan? Nah, begini begitu. Ya ini ditulis di belakang. Allahu Akbar dia nggak tahu mengganggu kita di belakang. Makanya juga antum pilih-pilih. Ada juga yang biasanya ada karikatur di belakang. Ada pakai bacaan-bacaan kan gitu. Jangan kan kita lagi sholat, kita lagi mengendara di belakang orang yang pakai baju itu, kadang-kadang sempat -kadang kepingin baca apa bacaan? Ya, tapi kita baca apa lah yang dibuat ini? Kamu pernah nggak lihat baju kau seperti ini? Bener dari, dari Jogja ini. Nah jadi demikian. Hati-hati jangan pakai pakaian begitu. Jadi jangan pakai pakaian bergambar ya, ada gambar-gambar seperti itu. Pakai pakaian yang polos lah ya, polos tidak apa namanya tidak <t> mengganggu. Ya, jadi demikian masalah masalah pakaian yang diambil dari itla'alaina rajulun syadidun biyadhi thiyab ya yaitu laki-laki yang e, memakai pakaian putih yang sangat putih dan e, yang pakai memakai pakaian yang sangat putih. Kemudian apa lagi? Syadidul sawadisy'ri yang rambutnya sangat hitam la yura'a alai asarus safar yang tidak terlihat dia itu bekas dari musafir. Dari sini dapat kita ambil satu kesimpulan lain yaitu ikromusyar seorang muslim harus memuliakan rambutnya, rambutnya di sisi rapi, jangan dibiarkan acak-acakan atau jangan dibuat macam ada ini jalan-jalan ini, ya dibuat seperti itu saya nggak tahu ini bagusnya itu dari dari mana, gitu. dari sisi mana jauh. di apa namanya kalau diambil polling saya yakin 99,99 ,99 itu orang mengatakan ini gaya yang tidak baik. Jadi 0,1 itu itu mengatakan baik. Berarti ini orang gilanya. <S're Gazette> Makanya kalau kita punya apa namanya? rambut ya di, dirapikan rambutnya, ya, rapikan, dirapikan, dirapikan. Dan para iyyakum Jangan meniru-niru Gaya rambut Orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani nah begitu Tidak dibolehkan Apalagi kalau meniru-niru Orang-orang pusak Orang-orang pusak ini seperti bintang-bintang film Sekarang kan kalau laki-laki ada yang Gaya-gaya ya, Pakai jeli Diri-diri gini Ini ada juga kadang-kadang Tapi di sini tidak ada di Tidak ada ada yang gaya begini, ya saya tengok di diji gak jigerkan dulu. Ini dulu sempat ngetren juga waktu saya SMP. Kalau dulu namanya duran-duran, nah, gaya duran-duran. Nah ini jangan, ya, jangan sampai seperti ini. Tidak usah biasa-biasa aja lah, ya biasa-biasa rapi. Terkadang memang dikarenakan apa? Dikarenakan iklan, dikarenakan iklan jadi dia itu membentuk image seseorang. Dilihat, wah ini beginilah gaya yang sedang tren masa kini gaya anak muda kan begitu kalau gak begini nampaknya gak ditengok oleh para wanita ujung-ujungnya wanita ujung-ujungnya wanita ujung-ujungnya ingin menarik perhatian wanita, padahal tidak kalau seandainya wanita ada yang tertarik dengan gaya seperti itu, berarti wanita ini memang wanita yang gak benar tapi wanita yang jilbab, kan begitu pakai pake lebar, nah kan ada yang tertarik dengan seperti ini yang tertarik dengan atau-atau atau macam gini lah Allah karatu <Sanyebabkan> alaihi ay ajkrim sha'ruhu wa yaskina sha'tahu dia memuliakan rambutnya dan merapikan acak-acakan yang acak acak-acak rambut yang acak-acakan nah, jadi demikian Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud kata beliau maka kalau syar fal yukrim barang siapa yang Uh, memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakannya, merapikannya. Yang punya rambut, yang nggak punya rambut berarti nggak bisa. <tuh> Misalnya dia botak kan begitu, bagaimana dia mau merapikan nggak ada. <tuh> Kemudian apa lagi? Bagi yang sudah punya uban, ada yang belum punya uban. Belum ada. Bagi yang punya Uban, bagian punya Uban, hendaklah apa? Dia dia kasih warna, warnanya warna warna merah, warna pakai inai. Jangan kasih warna hijau. Jangan kasih warna hijau. Ini terutama untuk para akhwat, tapi kalau akhwat yang berjilbab untuk apa kan begitu enggak mungkin dia pakai rambutnya itu di merah, di merah-merahkan, di kelabu-kelabukan enggak mungkin. Jadi sunahnya itu yang uban dirubah warnanya Dicelup warnanya menjadi warna kemerah-merahan dengan pakai inai. Bukan dibalik. Yang hitam dimerahkan. Atau yang hitam diputihkan. Kan ada ini. Apa namanya. Gaya-gaya e, rambut orang. Rambutnya sih gak ada. Gak ada putihnya. Gak ada ubannya. Tapi di sini dibuat putih gitu kan. Putih. Kadang-kadang ada dikit agak-agak tumpuk begini putih. Jadi ke belakang begitu. Digaya-gaya kan buat ke belakang. Nah, jadi demikian. Ini semua merupakan kebudayaan-kebudayaan orang barat. Tidak begini cara memuliakan rambut. Cara memuliakan rambut, cara me merawat apa namanya? me uh, menghormati rambut dengan cara merawatnya. Ya merawatnya dengan apa namanya? termasuk juga antum misalnya beli sampo-sampo untuk merawat rambut agar apa namanya? agar rapi itu juga termasuk apa namanya? ditunahkan. Karena kata Rasulullah, man kana lahu sya'r fa akrim barangsiar yang punya rambut. Parmati apa namanya muliakan jadi uh, dengan membersihkannya keramas sih termasuk dalam hal memuliakannya jadi jangan dikira itu satu tren trenan saja enggak nah makanya tidak semua masalah masalah rambut itu kita tolak selama dia masih diterima oleh syari dan masih dianjurkan oleh masyarakat diambil kalau enggak ya kita buang begitu jadi demikian. <tuh> Rasulullah s.a.w. bersabda innal yahuda wa nasara la yusbihuna fa khalifuhum kata Rasulullah sesungguhnya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak mau uh, mencelup rambutnya, maka selisihi mereka jadi artinya bagaimana orang-orang Yahudi kalau dia punya rambut putih dibiarkan saja makanya Islam harus menyelisihi mereka buat dia jadi merah merah ya pakai inai itu Buat jadi merah Dan jangan dibuat menjadi hitam Kalau mereka kan yang hitam Dibuat jadi hijau Dibuat dari kemerah-merahan Dibuat jadi merah maron dia hmm. Ini tidak dibolehkan Nah jadi demikian Kemudian ada satu lagi Mengenai uban juga Kemarin sebagaimana yang kemarin pernah kita singgung Di majid dakwah Yaitu Sabda Rasulullah SAW La tantafu syaibah Janganlah kamu mencabut Uban Mengapa? Mamin muslimin Yasyibu syaibatan al islam fil islam Illa Kana lau nurun Jawamala kiamat Karena tidaklah seorang muslim Yang beruban ketika dia berada dalam islam Kecuali nanti ubannya tersebut Akan bercahaya ya, Akan bercahaya di hari kiamat Jadi uban itu akan mem memberi kita cahaya Pada hari kiamat Di saat alam ini gelap jadi uban, ubanan teman di akan uh, bersinar. Begitu jangan cabut, sayang sekali. Jangan dicabut, jangan malu. Jangan malu. Kita usaha belum tua udah beruban. <SILENCIO> nanti apa kata apa-apa tuh? Apaan-apa juga. Jadi pertimbangan. Ya. apa kata mahasiswa-mahasiswi di kelas kita? <SILENCIO> itu yang jadi alasan. Jadi biarin saja Anda apa-apa. Sebenarnya kalau masalah uban itu enggak ada masalah bagi mahasiswa-mahasiswi itu. Ada masalah. Apalagi yang sekarang ini zaman materi kan begitu. Antum bawa saja BMW hilang uban itu. Mereka nggak lihat uban lagi. Makanya jangan apa namanya kita melakukan sesuatu dengan harapan agar manusia itu ridho. Ya. Orang Arab mengatakan ridonas shayunla tu drop keriduan manusia satu hal yang tidak akan mungkin bisa dicapai. Bagaimanapun, apapun yang orang membuat pasti ada saja yang mengkritik, pasti ada pro dan kontra, apapun ceritanya. Makanya daripada <tuh> daripada kita berbuat yang jelek-jelek, kemudian orang juga pro dan kontra, mendingan buat yang baik-baik kan begitu? Pas juga orang ada yang pro dan kontra, apalagi nah, jadi demikian. Jadi kita punya uban, nanti ada, ada pro dan kontra, ada yang mengatakan, oh ubanan, uban aja dipelihara, Sebegitu. tuh itu ada yang begitu kan, jangan tersinggung apa-apa, ada yang mengatakan, bagi yang tahu, wah oh, ini baru, ini banyak cahayanya di hari akhirat, kan begitu. Pro dan kontra, kalau kita cabut ubannya atau kita rubah warna menjadi hijau misalnya, orang juga mengatakan, wah, ngetrend sekarang dia, kan begitu. Nah, ada yang mengatakan, nah oh, ini, ini apa namanya menyerupai orang Yahudi, kan begitu, Mendingan yang benar-benar saja bahwa oh, kita buat jelek juga ada yang pro dan kontra, mendingan buat yang baik. Ada pro dan kontra, ya biasa itu. Jadi demikian para Khotib bin Rahimani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "illa kataballahu lahu hasanatan wa khatta anhu Kecuali Allah akan memberi dia menulis untuk dia satu kebaikan dan menghapuskan untuk dia satu kejelekan. Itu satu uban. Nah, semakin banyak uban antum Semakin banyak kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan uh, yang yang terhapus dan semakin banyak sinar-sinar antum nanti. Ya jadi demikian. Jadi jangan jangan malu dengan uban. jangan malu dengan uban. <kuh> ada yang di sini berubah belum ya? Oh, ah, antum, antum ada ubahnya. Nah, jangan malu, enggak ada masalah. Itu kan bersinar dari sini. Di sini sudah bersinar dia. Kemudian apalagi para al-khawfidhin rahimallahu iyyakum dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain yang berkaitan dengan hadis Jibril ini yaitu riwayat <coughs> Nasa'i kalau tadi kan iftala'alaina rajulun syadidun biyadtihi syaridu biyadtihi putih sekali apa namanya datang sama laki-laki yang memiliki yang memakai pakaian yang sangat putih wa syadidul syari Rambutnya sangat hitam, ya. Maksud sangat hitam di sini bukan berarti antum harus ngecat rambut warna hitam, ya. Ya ini memang yang alami, yang nature kata orang, ya. Yang memang begitulah dia. Kemudian ee, dalam riwayat yang lain, idaak obala, rajulan ahsanan naswa Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang memiliki wajah yang sangat tampan. Wa'abt ya pun yang wangi, yang mengeluarkan aroma wangi. Wakanna siabulam yamatsuhadanas seolah-olah dia pakaiannya tidak pernah terkena kotoran. Jadi di sini sebutkan dalam riwayat yang lain, laki-laki yang datang tersebut, apa nama, menyebarkan aroma wangi. Nah, makanya, ya, uh, datang ke majlis ilmu itu juga harus pakai wangi-wangian, nah, begitu. Supaya apa? Supaya yang lain tidak yang lain tidak tidak terganggu dengan uh, keasaman antum bagi yang memiliki keasaman yang tinggi <laughs> ya. bagi yang memiliki zat asam yang tinggi ya coba mandi dulu supaya apa supaya tidak mengganggu yang lainnya oleh karena itu Rasulullah melarang orang-orang yang makan uh, makan bawang ya datang ke masjid bawang maksudnya bawang bawang mentah ini akan mengeluarkan bau busuk apalagi bau rokok kan begitu ini tidak dibolehkan Kamsulis Sa'lim datang dengan membawa bau rokok itu dapat nah, merusak majlis. Nah, jadi demikian para ikhwafiddin. Rahimanullahu wa'iyyakum. Ya, jadi, apa namanya? dianjurkan bagi yang datang ke mamsulis Sa'lim itu dengan pakaian yang rapi. Ya. Rapi dia harus mewah. Kemudian uh, rambutnya juga tersisir rapi. Begitu. Kemudian apalagi, ya dia pakai kalau ada minyak wangi, apa saja minyak wanginya, apakah kata belangka, malaikat subuh, seratus 100 malaikat, seribu mawar, ya. Tidak masalah, yang penting ya pakai minyak wangi. Nah, jadi demikian. Kalau seandainya pakai reksona misalnya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kenapa? Untuk meng menghilangkan bau bau badan. Tapi niatnya ke majlis taklim ya, bukan niatnya kalau dia begini nanti. Memelak wanita Jangan itu sudah jelek niatnya Ya kadang-kadang itu Membuat kadang-kadang saya jengkel Dengan iklan-iklan seperti itu Kita kadang duduk di warung Kan begitu minum ada iklan Seperti itu Rendah sekali dibuatnya manusia Membuat rendah derajat manusia Baik yang laki-laki maupun yang perempuan Kalau yang wanita cukup dengan apa? Dengan oli Apa olinya? Ini, oh, langsung dia tertikat dengan laki-laki kerana gara oli. Kalau yang laki-laki, cukup dikasih ketiak, seret. Nanti dia suka dengan wanita tersebut, coba. Kan merendahkan derajat manusia seperti ini. Nah itu, coba. Tapi enggak ada yang tahu, oh, semua suka. Ini merendahkan derajat. Ya laki-laki dengan ketiak anda bisa tertarik. Hanya dikasih ketiak. Fahna Allah, la hawla wa la illa billah. Makanya para yang khafiddin, rahimah minullahi wa iya'kum, Media-media seperti ini banyak sesat dan menyesatkan ya. <kuh> Jadi demikian. <kuh> Jadi ya dianjurkan juga dalam eh, apa namanya menghadiri majelis taklim tersebut ya dalam majelis taklim eh, hendaklah diusahakan pakai wangi wangian agar majelis tersebut terasa sejukkan begitu tidak menimbulkan aroma bau. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 10 min fitrah ada sepuluh macam fitrah Fitrah manusia pertama qathus syarib qathus syarib yaitu merapikan kumis ini bagi yang punya kumis ya tidak punya kumis enggak dirapikan Wa ifa ul memelihara janggut wassiwaq menggosok gigi Menggosok gigi terserah untuk pakai formula apa saja, apakah itu siwak atau odol yang lain, enggak apa-apa. Yang intinya yaitu membersihkan gigi. Kemudian istinsyat memasukkan air e, ke hidung. Kemudian dikeluarkan lagi ya, bukan dimasukkan air ke hidung, kemudian ditahan, enggak. Masukkan air ke hidung ya dikeluarkan lagi, artinya untuk membersihkan e, hidung. Apalagi sekarang ini kan lagi kemarau, banyak debu. Wakaf Sur Wakaf menggunting kuku nah, ada di sini yang kukunya nya nanti yang panjang-panjang atau setiap minggu perlu kita kita piket macam mana macam mana kelas 1 TK banyak ya nggak perlu lah sudah sudah besar besar udah jadi bapak-bapak jadi menggunting memotong kuku nah, ini biasanya Masalah hukum menggunting kuku ini biasanya yang banyak terkena ini para akhwat, para kaum muslimah. Kenapa? Mereka biasanya tidak menggunting kuku dengan alasan kecantikan. Enak eh, ada, ada cantiknya. namanya juga kuku panjang. Ada, ada cantiknya. Orang yang melihat cantik itu berarti memang seleranya selera, selera bukan selera syari. Makanya kita paskan selera kita dengan selera syari. Jangan diikuti iklan-iklan itu. Jangan paskan dengan selera syari baik mau cari itulah yang kita pandang baik pasti itulah seorang wanita yang baik kan begitu misalnya antum mau mencari-cari calon misalnya ada ada saatnya kalau ada yang calon antum nih kue panjang sudah tinggal aja lah itu berarti dia nggak tahu yang namanya apa namanya e, apa itu yang namanya fitroh ghusl barajim mencuci barajim barajim itu apa namanya selah-selah jari coba Islam itu menyuruh kita bersih, menyuruh kita bersih, menyuruh kita rapi. Coba kita lihat kalau seandainya apa namanya uh, kumis dibiarkan panjang, kemudian lagi napul ibi e mencabut bulu ketiak. Kalau ketiak dibiarkan panjang, coba panjang, panjang. Apa gitu? Panjang. Eh gimana? Kan jelek terlihatnya. Ada lagi. <tuh> Kalau qana mencukur bulu kemaluan. Nah, kalau ini dibiarkan lebat gimana? Kan seram. Wantiqul mai dan istinja a. istinja a cebok, kalau tukang cebok gimana? Iya, kan. kan? Nah, jadi demikian para ikhwah fill din wa iyyakum. Islam itu menganjurkan kebersihan. Jadi dari hadis Jibril ini banyak sekali terkandung faedah-faedah banyak sekali terkandung faida faida masih satu baris masih dua baris ini ya masalah apa namanya hadis jibril nah, jadi demikian para nafidin rahimillahu wa hijakum ya uh, salah apa namanya antara adab adab dalam menghadiri majelis ilmu yang kita ambil dari hadis jibril alaihissalam saya kira demikian saja aku lu kau lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakum wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh